Kita dangdutan dulu ya. Yang penting dikoplo, sip. Goyang yang heboh lagi. Spesial juga buat yang lagi jauh sana. Merapat, mendekat boleh ya, biar tambah seru. Nah, salaman lagi.